Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahillazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwa al-'azizul ghafur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Semoga Allah yang maha menatap menggolongkan kita menjadi hamba yang selalu merasa ditatap Selalu merasa didengar dan hakul yakin bahwa kita segala yang ada hanyalah ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala Kali ini kita bahas tentang Al-Khaliqah Allah yang Maha Menciptakan di dalam surat Al-Hasyr ayat 24 A'udzubillahi minasyaitonir rajim Huwallahu al-khaliqul bari'ul musawwir Dialah Allah yang menciptakan yang mengadakan dan yang membentuk rupa Di dalam surat Al-Hijr ayat 86 Inna rabbaka huwal khallaqul alim Sesungguhnya Rabbmu adalah Allah yang Maha Mencipta lagi Maha Mengetahui. Wa huwal khallaqul alim. dan Dialah yang Maha Pencipta lagi Maha Mengetahui. Jadi kita harus yakin bahawa kita ini adalah ciptaan Allah. Orang tua jalan terciptanya diri kita takdirnya kita tercipta itu takdir bukan pilihan kita tidak bisa milih lahir dari orang tua yang mana, benar kita juga tidak milih lahir jadi suku bangsa apa kita pun tidak milih bentuk badan kita seperti apa ini semua adalah pilihan Allah insana fi ahsani taqwim. Jadi Allah sudah menciptakan kita sebaik-baik bentuk menurut ilmu Allah. Nah, orang tua tidak bisa menciptakan anak maaf, menggambar anak juga bingung. Ya, ibu-ibu punya anak? Nah, apakah ibu pernah menggambar anak sebelumnya? Tidak. Bahkan sekelai rambut pun kita tidak berdaya Jadi mutlak kita ini ciptaan Allah Oleh karena itu terlarang bagi kita Untuk sombong Karena merasa bagus, merasa cakep Merasa gagah, merasa penampilannya bagus Merasa cantik, merasa rupawan Merasa badannya sempurna Itu benar-benar bukan milik kita Allah yang menguji orang dengan kecantikan ketampanan juga kekurangan maka jangan sombong dengan badan mau seperti apapun yang kedua jangan minder ya kalau merasa ada kekurangan aduh saya ini orangnya kecil hidung saya pesek kulit saya hitam nah, orang yang minder adalah orang yang berburuk sangka kepada Allah Padahal Allah menciptakan kita Sudah sebaik-baik bentuk Ada yang tidak ada kakinya Allah punya rencana sendiri Dengan tidak ada kaki Boleh jadi pahalanya lebih besar Dan dia lebih sulit Berbuat dosa Benar? Tidak ada yang cacat Ada yang cacat ciptaan Allah Tidak ada Jawab pak adanya Ada yang kurang? Tidak. Ada, ada yang jelek? Tidak ada yang salah mahasuci Allah dari perbuatan yang salah jadi semuanya itu direncanakan Allah termasuk yang kata kita cacat itu itu adalah kemahasempurnaan perbuatan Allah ini ada seseorang yang punya anak anaknya umur 16 tahun tetapi daya pikirnya seperti yang 6 tahun namun kulitnya seperti yang sudah 60 tahun muda, remaja tapi daya pikirnya lemah hanya kulitnya sudah keriput, sudah tua ini bukan cacat, ini kemahasempurnaan Allah mempertunjukkan kekuasaannya oh orang tuanya bagaimana nanti dia akan kecewa oh orang tuanya dapat pahala kalau berbaik sangka ke Allah kalau dia tidak malu tidak minder karena ini adalah milik Allah nanti bagaimana itu anak Allah maha adil di dunia cuma sebentar boleh jadi di dunia seperti itu di akhirat nanti disempurnakan oleh karena itu jangan pernah minder dengan tubuh jangan juga iri melihat yang lain karena orang lain juga sama ciptaan Allah benar Jangan, wah si itu ini Gak usah takut Dan kita harus siap Kalau tubuh ini Diambil oleh pemiliknya Dan jangan meremehkan Orang lain Jangan menghina Hei hitam, hei genut Hei pinsil, hei pesek Menghina ciptaan Sama dengan menghina Pencipta Makanya Rasulullah Tidak pernah menghina fisik karena tahu fisik itu adalah ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala Mari kita pastikan mata melihat makhluk hati mengingat Allah pencipta seluruh makhluk jadi sekarang melihat apapun kita harus ingat ke Allah karena Allah penciptanya Coba sekarang kita belajar ingat sama Jepang dengan melihat buatan Jepang. Nonton TV Sharp, ya. Buka lemari kulkas Toshiba. Nyalain itu kipas angin Sony, ya. Banyak merek Jepang yang kalau kita lihat jadi ingat ke Jepang. Nah, sekarang kalau kita ingin ingat buatan Allah, kira-kira zikir -kira terus sudah kepada Allah. Nah saudara bapak ibu sekarang rekan-rekan yang melihat ah, itu harusnya ingat ke Allah Ya Allah Allah engkau ciptakan yang bersorban Kemarin wayang bersorban Sekarang ustaz bersorban jadi mata lihat makhluk, hati ingat, Allah lihat bayi, aduh ya Allah ini bayi kecil bisa berbulu halus, bisa bersuaranya, tangisannya lucu, dan bayi itu kalau bangun tidur tuh harum harum terus ya. Kenapa makin tua makin bau ya? Nah mungkin kalau kecil kecil tidak punya dosa deh. Nah Bapak Ibu yang baik juga melihat alam ini. Lihat pohon Allah yang menciptakan Lihat awan Allah yang menciptakan hmm, Nyamuk Allah yang menciptakan Semuanya ciptaan Allah Air, ikan, kayu, kulit Semuanya Makanya orang yang yakin Allah maha pencipta Pasti sulit berzikir Sulit lupa kepada Allah Karena semuanya adalah Ciptaan Allah Oh Oh suara apa? Suara saya itu ya yang menyerupai suara anjing. Suatu saat ah juga pernah ketemu anjing besar Doberman. Ternyata tidak semudah cerama. Ya mata lihat anjing, hati cari batu. Hadisnya ya Allah. Amin. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Oh, itu anjing di lapang datang mendekat besar hampir setinggi badan ya Allah, alladulikalimatin lahitamahmin syarimakolak sambil doa harusnya kan ingat ke Allahnya maksimal tapi tetap aja nyari kayu nyari bata ya ya Allah sampai karena waktu itu tidak ada anak disembunyikan Allah ya Allah Bismillahirohmanirohim eh, syarimakolak baca yang bagus. Akhirnya pertolongan Allah datang. Tiba-tiba ada yang naik sepeda yang punya anjing, manggil anjingnya. Alhamdulillah berbalik. Itu juga Allah yang menggerakkan. Ya, anjingnya ciptaan Allah, yang punyanya juga ciptaan Allah. Begitulah. Jadi amal soleh. Makanya kalau mau tidur jangan sampai lupa doa Bismillahirrahmanirrahim. Al ikhlas, al falak, anas tiupkan ke tangan, usapkan ke seluruh tubuh, dibaca semuanya ya, jangan al fatihah, al ikhlas, al falak, anas, itu menjadi perlindungan. Allah melihat ini hambanya melindungi dirinya dengan doa doa yang disunahkan. Maka semua makhluk kan ciptaan Allah ular gak gigit. Uh, nyamuk juga kalau bukan rezekinya enggak menggigit ya yeah. makanya berlindung makanya kalau ada yang mengerikan menakutkan segera termasuk jin jin itu ciptaan Allah nggak papa katanya di rumah itu ada jin ya biarin yang penting enggak saling ganggu betul tinggal kita gimana ah, kalau di kamar mandi ada yang mainin air ya sudah langsung sok aja terusin gosek wc nya jangan takut ya ada Allah yang menguasainya berlindung saja kepada Allah ah kan ada setan ya setan Allah ciptakan juga untuk menggoda menipu kita supaya kita punya pahala kalau berlindung ke Allah daripada kita capek mikirin setan mending kita mikirin apa Zikir ke Allah yang menguasai setan, betul? Abis mau berantem bagaimana dengan setan? Kita nggak lihat. Lebih baik dekati Allah karena setan takluk kepada kekuasaan Allah Subhanahu Wataala. Nah di Indonesia ini bersuku-suku, di dunia ini berbangsa-bangsa dan bersuku-suku juga. Dan ini adalah pekerjaan Allah Subhanahu Wataala. Jadi kita tidak boleh menghina etnis seseorang. Batak, Sunda Padang, Cina Negro, itu tidak boleh karena ini adalah bukan wilayah kita, ini adalah wilayah kekuasaan Allah sepenuhnya kita tidak boleh menghina seseorang karena suku bangsanya karena inilah ayatnya Al-Hujurat ayat 13, 13 Silakan. A'udz Billahi min al-Shaytanir Raajim. Bismillahi r-Rahmanir Rahim. Ya ayuha nas, inna khalqanakum. In. Kau lakukan kau min zatiru, wa aulah, wajalna kau, wajalna kau shugba, wa Inna Allahu alimun khabir Wahai manusia sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa Sungguh Allah maha mengetahui Lagi maha teliti Nah jadi mulai sekarang kita harus hakul yakin Ada takdir yang kita tidak bisa pesan Takdir jadi orang mana Takdir jadi suku apa Bentuknya bagaimana Siapa orang tua itu tidak pesan Makanya kita tidak boleh Tidak boleh sama sekali menghina Suku bangsa siapapun karena itu adalah sepenuhnya Allah yang menentukan dan innaakromakum endallahi atkakum orang yang paling mulia bukan masalah suku bukan orang Arab pasti mulia belum tentu karena Abu Jahal juga orang Arab yang mulia di antaramu adalah orang yang paling takut kepada Allah yang paling bertakwa yang paling patuh dan paling pasrah hatinya nah inilah sesungguhnya yang paling penting di dalam penciptaan jadi siapapun berlomba-lomba lah, jadi orang takwa dia akan mulia mulia tidak datang dari rupa mulia tidak datang dari harta mulia tidak datang dari suku bangsa mulia datang dari ketakwaan kita rasa takut kepada Allah dan harap kepada Allah yang berbuah patuh dan pasrah mudah-mudahan ini tentang di Jakarta yang ada gubernur, ada yang protes itu gubernurnya Cina tidak boleh kita menyebut-sebut seperti itu karena Pak Gubernur tidak pesen jadi warga Tiongkok dan tidak ada salahnya jadi Tiongkok tapi agamanya Kristen bukan Islam memang umat Islam kalau memilih tidak boleh memimpin memilih pemimpin yang tidak Islam. Tetapi karena ini sudah ada dan negara konstitusi negara kita membenarkannya, maka ini pun tidak boleh jadi bahan permusuhan. Kita doakan saja Pak Gubernur itu supaya dapat hidayah, ya supaya jadi Muslim yang soleh, yang adil, yang ahlaknya baik. Tapi kalaupun tidak, ya Allah lah yang mengganti siapa yang Allah kehendaki dengan mudah. Dengan cara yang damai Yang menjadi maslahat bagi semua Allahumma salli ala muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in Alhamdulillahi alamin ya Allah Segala puja dan puji hanya milikmu yang telah menciptakan kami Mengislamkan kami Memberikan hidayah taufik sehingga kami bisa mengenalmu Mengenal, mengenal jalanmu Ya Allah ampuni Ampuni selama ini kami masih sering menyombongkan apa yang kau titipkan Ampuni karuniamu sering kami tidak syukuri Ampuni ya Allah betapa banyak karuniamu yang kami gunakan untuk berbuat maksiat padamu Ya Allah bukakan hati ini Agar hakul yakin segala-galanya adalah milikmu Ciptaanmu dalam genggamanmu Jangan biarkan kami berharap Kepada makhlukmu Tapi cukupkan hanya berharap padamu Ya Allah Karena Engkaulah pemilik, penguasa segala-galanya Jangan biarkan kami takut Tergadai iman kami Karena takut kepada makhlukmu Ya Allah Cukupkan hati ini takut padamu Takut engkau menjauh dari kami Takut terhalang dari sisimu Takut tidak bisa kembali pulang Kepadamu Ya Allah Ya Allah berkahilah majlis ini ya Karim Golongkan kami menjadi ahlul yakin padamu Istiqomah di jalanmu sampai khusnul khatimah Rabbana atina fid dunya hasanah Wa fil akhirati hasanah tawakina azabatna Amin ya Allah ya Rabbil alamin. Terima kasih para pemirsa yang budiman Semoga ada manfaatnya Jangan sombong dengan kelebihan apapun Jangan minder bila merasa kekurangan. Jangan pernah iri kepada yang lain. Dan jangan pernah menghina fisik orang lain. Semua ciptaan Allah. Dan bersiaplah kalau Allah mengambil semua perbuatan Allah pasti baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.